Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia di pun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan Aa. Bersama bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Pemirsa pagi hari ini buat yang ingin curhat melalui telepon, silakan Anda bisa menghubungi 56976809 untuk yang di daerah Jabodetabek, di luar Jabodetabek bisa menghubungi 021 56976809 dan bisa juga melalui Skype, silakan lihat saja ID kami di mamahaa.beraksi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Baik. alhamdulillah. Semoga sehat-sehat aja ya, Bu ya. Keluarga di rumah juga mudah-mudahan sehat. Amin. Udah pada mandi Ibu? Oh. Tapi semuanya kelihatan cantik ya. Karena lampunya terang jadi kayaknya Ibu semuanya bercahaya. Oh, <tapi> iya. <cahaya Nah>, Ibu-ibu <tapi> pengen gak kalau suaminya selingkuh? Enggak. Nah, <tapi> pasti. E, gak ada yang mau ya, gak ada yang suka kalau diselingkuhin sama pasangan kita sendiri, nah karena perselingkuhan itu bisa dibilang sudah mengkhianati pernikahan yang sudah dibangun dalam e, dari awal kita akad nikah, nah walaupun sudah dimaafin, tapi ada lagi ya e, suami yang ngulangin lagi, ngulangin lagi itu jadi bikin sebel ya, nah hanya kebesaran hati masing-masing yang bisa menyelamatkan pernikahan dari perceraian kalau e, masalah perselingkuhan sudah terjadi, nah pagi hari ini kita akan membahas Posalah tersebut kita akan ikuti tausia mamah. Temanya adalah kata maaf untuk pasangan selingkuh. silakan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal kulu babi fadlihi tubarudhunub. Ashadu an ilaha illallah al-khalikul ma'bud. Wa ashadu as anna muhammad rasulullah sari pul ma'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala saidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'ripatihi wa man tabiahum bi isanin ila yaumiddin. Memaafkan pasangan yang selingkuh. Kalau siapapun kita selama kita normal. Siapa yang pengen punya pasangan selingkuh? Enggak ada. Sebagai manusia normal. Kita pengen punya pasangan yang setia. setia. Kalau perlu. Saya ini satu-satunya istri Anda. Saya ini satu-satunya suami Anda. Tidak pernah berpaling kepada laki-laki lain. Tidak pernah berpaling kepada perempuan lain. Namun ternyata. Kenyataannya Jangan-jangan diri Anda Ada orang yang pernah Selingkuh Ada yang suka selingkuh Ada yang Sering selingkuh Ada yang selingkuh mulu Mana yang paling jelek Selingkuh mulu Mana orangnya no. <laughs> Orang yang selingkuh Itu bukan orang yang beriman Anda silakan lihat surat al minun ayat lima ayat nam. Walla di na hum lipuroni him illa ala adjwa jihim auma malakat aymanu hum pa in wairu malumin tanda yang keempat Dari orang yang beriman dalam ayat ini Allah takan. Orang tadi menjaga kehormatan dirinya tidak pernah selingkuh kepada siapapun. Kecuali dia kebutuhan seksualnya dicurahkan kepada pasangan masing-masing. Itu orang beriman. Artinya orang yang pernah selingkuh bukan orang yang beriman. Maaf. Selingkuh itu ada yang ringan. Ada selingkuh yang berat. Sing ringkuh yang ringan. SMS. Apa kabar Yang? Hmm. Kira-kira kalau suami ibu SMS temennya, NGWA temennya. Dengan panggilan Yang, ibu cembokur gak? Cembokur. Itu selingkuh. Tapi baru ringan. Boleh jadi dia chattingan dengan temennya. Mengeluarkan kata-kata mesra. Itu selingkuh, tapi baru ringan jalan cowok-cewek bahagia ada ke, ke ke ada kebahagiaan di hati mereka kalau mereka bersama itu selingkuh tapi baru ringan insya Allah saya yakin kalau selingkuhnya baru ringan sebagai seorang muslim pasti kita memaafkannya betul apa betul, betul. karena manusia tapi ada selingkuh yang berat mereka melakukan perbuatan jina Sementara Al Quran melarang PDKT Jina. Anda lihat Bani Israel 32. Palataqrobu Jina Inna hukana pahishatan wasa asabilla. Jangan kalian dekati perbuatan Jina karena perbuatan Jina itu perbuatan yang sangat keji dan sangat hina. PDKT-nya pun sudah dilarang. Kenapa orang yang Jina nggak ujuk-ujuk Jina Jina kagak kenalan dulu. Salaman dulu, nah bagi deh nomor HP, hmm. nomor WA nya, oh. tar tar tar, nah. hmm. janjian makan, hmm? janjian makan sore, hmm? makan basok, hmm? nonton deh, ketika lampu dimatiin grepean, oh. <laughs> ah. <laughs> itu ah, PDKT daripada Gina. Permulaannya tidak langsung jina Makanya Allah tahu persis kelakuan manusia Walah takrobot jina Jangan mendekati perbuatan jina Nah Kalau ada orang yang selingkuh Bagaimana sih sikap kita Kita lihat dulu hukum dalam agama Islam Dalam Al-Quran Selingkuh itu terbagi dua Jina terbagi dua Yang pertama jina muhson Yang kedua jina goyar muhson Yang disebut dengan jina muson. Orang berbuat jina dan mereka pernah menikah. Anda lihat. Dalam surat Anissa ayat 15-16. Kalau ada orang pernah menikah. Atau dalam masa pernikahan mereka berbuat jina. Dikubur sampai pinggang. Di pinggir jalan raya. Hadis Nabi mengatakan. Ditumpuk batu yang tidak tajam di sampingnya. Tiap orang lewat. Wajib nimpuk dia sampai mati. Baru dosanya dihapus itu bagi orang yang jinamuson orang yang berbuat jina dan pernah menikah titik yang kedua jina guermuson anda silahkan lihat dalam surat an-nur ayat dua azania tuazani pajeledu kullawaihidimiatajalda pencina perempuan pencina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat biasanya Allah dalam perintah yang lain Itu selalu laki-laki, baru perempuan. Tapi kenapa dalam perkataan jina, dalam masalah jina, Allah mendahulukan perempuan pejina daripada laki-laki pejina? Azaniyatu wazani, penjina perempuan, penjina laki-laki dicambuk, seratus cambukan yang sangat kuat. Para ahli tafsir mengatakan, karena kebanyakan orang yang berbuat jina dimulai dari rayuan seorang perempuan. Laki-laki tadi. Tidak berniat berbuat china. Tapi dengan rayuan gomba seorang perempuan. Dia so manis. Cengar-cenir. Dia merayu. Menyenderkan kepalanya di dada laki-laki tadi. So akrab. Akhirnya. Laki-laki yang tidak niat berbuat china pun. Jadi berbuat china. Makanya azani atu wazani. Perempuan yang berjina. Laki-laki yang berjina. Diikat di dalam sebuah pohon. Dicambuk. 100 cambukan yang sangat kuat. Baru dosanya terhapus. Kalau ada pasangan Anda. Pasangan kita berselingkuh. Boleh memaafkannya. Kalau baru perbuatan selingkuh ringan sih. Saya rasa maafkan aja. Namanya juga manusia. Godaan kita sendiri tidak mustahil. Tapi kalau sudah berbuat Cina. Apalagi dia seorang perempuan. Dia berbuat Cina. Suami harus segera menceraikannya karena kalau suami mendiamkan istri yang berbuat zina artinya suami tadi dayus melindungi istrinya yang berbuat dosa dan maksiat sekarang kalau seorang suami yang berbuat selingkuh dia melakukan perbuatan zina bolehkah istrinya gugat cerai boleh kalau memang anda sudah tidak suka boleh karena perempuan yang baik buat laki-laki yang baik perempuan yang jelek buat laki-laki jelek Boleh minta cerai. Tapi maaf. Kalau Anda tidak punya kemampuan secara ekonomi. Mikir dulu. Karena ada juga yang surhat ke saya. Karena suaminya selingkuh. Dia minta gugat cerai. Begitu habis cerai. Karena perempuan ini biasa diumpanin sama lakinya. Nggak pernah nyari duit. Dia nggak bisa buat makan juga susah. Betnya kolain anaknya juga susah. Makanya kalau seandainya suami Anda. Berbuat Maksiat, berbuat china, berbuat dosa Kembali kepada Anda sebagai istri Boleh Anda gugat cerai Atau Anda terusin Anda memaafkannya Dengan risiko maaf dalam tanda kutip Tidak mustahil perbuatan ini akan terulang kembali Cara mengatasinya bagaimana? Mantapkan iman mantapkan akidah islamiyah dalam dada kita agar kita tidak berbuat selingkuh bersyukur dengan pasangan kita. Alhamdulillah pasangan kita sehat. Kalau setan menggoda mulu laki lumah punten 6. No mantan doi punten 8,3. Heeh. Mm. Ha, laki lumah hidupnya susah. No mantan doi kaya raya. Masa Masyaallah setan menggoda padahal kalau bercerai dengan suami yang sekarang kemudian bertemu dengan laki-laki yang Dia katakan lebih baik Belum tentu Anda merasa bahagia Silahkan kembali kepada Anda Kalau pasangan Anda selingkuh Apa yang Anda lakukan Karena masing-masing punya keinginan tersendiri Punya nilai tersendiri Iya, Baik itu dia Untuk pagi hari ini Tentang kata maaf untuk Pasangan selingkuh Ya, buat ada yang di rumah silahkan Ada sudah bisa menghubungi 5 6 9 7 6 8 0 9 Untuk yang ingin corot lalu telepon Atau melalui Skype Silahkan di atas aja di kami di Mama AA beraksi Sebelum break saya akan absen dulu nih Beberapa majelis Salim yang uh, sudah hadir Ya, ini Bu udah gak Ini aja ya Kenapa ibu ngantuk Iya, ini majelis talim Al-Muslim Garut Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Garutnya di mana, Bu? Audi oh, Amati Adi Garut di Kota, Kota Garut. Iya. Ada dorogdog? Hah? Dorogdog. Dorog. Ha? Dorog. Apa? Dorogdog. Dorog oh, dorogdog. Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir sini. Yang berikutnya adalah Majelis Alim. Wassalam Tasikmalaya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Kubah Damang Tasik. Wassalam, kayaknya udah udah selesai. Wassalam, gitu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Dan sekarang kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A bersama bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi.